Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu Wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa min sayyat a'malina lah, Man yahdihillahu falamadillah lah Wa mayyudhil falahadiyya lah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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رهيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله الهدي, kan, Shukur, wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa sharal umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan Kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa Taala sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian rutin untuk mengkaji sikih sirah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Agung Baitul Salam Qurwo Qordo. Kita berharap semoga Allah Taala wa Taala berkenan. Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Amin Ya Rabbah Alamin Salah dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada jenungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada para sahabatnya keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati juga segenap pendengar radio Insani 88 FM di Purwokerto Purbalingga Jelajak Tuban Bumen Banjarnegara dan sekitarnya para pendengar radio Roja di Jakarta Bandung di Lampung dimanapun anda berada. Para pendengar 12 FM di Solo 3 dan sekitarnya serta para pemirsa IFTV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah azza wajalla. Tema fikih sirah kita pada kesempatan kali ini adalah pelajaran dari kisah renovasi Ka'bah. Apa itu Ka'bah? Apa itu Ka'bah? Subhanallah Apa itu Ka'bah? Tidak ada yang tahu Ka'bah Dan selama ini kita salat menghadap ke mana? Ka'bah adalah Keblatnya kau Muslim. Bentuknya apa? Bentuknya bangunan kubus. Bentuknya bangunan kubus yang berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Kaabah adalah merupakan sebuah rumah. Suci Milik Allah subhanahu wa ta'ala Di atas muka bumi ini Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Ka'bah ini Sebagai Salah satu Di antara menara Tauhid Dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai pusat Peribadahan Para manusia di dalam Al Quran Surat Al Maidah ayat 97 Allah Subhanahu wa Taala berfirman Jālallahu al Ka'bah al Harama qiyyam al nas Allah Subhanahu wa Taala telah menjadikan Ka'bah Rumah Suci itu sebagai pusat peribadahan. Jadi makanya kalau kita sholat menghadap ke mana? Menghadap ke arah Ka'bah. Dan juga Ka'bah adalah merupakan bangunan yang pertama kali dibangun di muka bumi ini. Alias bangunan yang digunakan untuk tempat beribadah. Bangunan yang digunakan untuk tempat beribadah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini adalah Ka'bah. Sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 96. Dalam surat Ali Imran ayat 96 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna awwala baitin Wudi' alin nasi lalladhi bibakkah Kata Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun Rumah yang pertama kali dibangun Sebagai tempat beribadahnya manusia Adalah Rumah yang ada di Mekah Yaitu Ka'bah Berarti yang bangun siapa? Siapa yang bangun? Allah. Yang bangun Allah. Allah sendiri yang bangun? Ya tentu melalui perantara makhluknya. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahawa yang pertama kali bangun itu malaikat. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahawa pertama kali yang bangun Ka'bah itu malaikat. Terus terang saya belum mengkaji lebih dalam tentang keabsahan riwayat tersebut. Tapi saya akan bawakan sesuatu yang sudah makruf di telinga kita Bahawa yang merintis pembangunan tersebut adalah siapa? Nabi Ibrahim dan putranya. Siapakah dia? Nabi Ismail. Dan itu Allah rekam di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 127. Dalam surat Al-Baqarah ayat 127, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idh yarfa'u ibrahimul qawaida minal baiti wa isma'il. Dan ingatlah wahai Muhammad manakala Ibrahim dan putranya Ismail meninggikan pondasi Ka'bah meninggikan pondasi, apa berarti kalau kita lihat secara letter, -letter seakan-akan ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bangun itu sudah ada apa ya? Sudah ada pondasi. Mungkin dari sinilah ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa pertama kali dibangun itu bukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu hanya membangun bangunan di atasnya saja tapi ini perlu dikaji lebih dalam lagi. Dan ini tidak kita kaji saat ini karena inti pengajian kita bukan di sini. Inti pengajian kita adalah ketika dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam atau alaihi Wassalam. Bangunan Ka'bah itu seperti itu sampai pada zaman orang-orang Quraisy. Dan saat orang-orang Quraisy menjumpai kondisi Ka'bah, saat itu kondisi Ka'bah itu sangat memprihatinkan. Karena dinding-dindingnya Ka'bah itu hanya terbuat dari batu yang ditumpuk-tumpuk tanpa memakai Semen belum ada, tanpa memakai perekat, ya. tanpa memakai adonan, jadi cuma batu tumpuk batu tumpuk batu gitu. Kemudian tingginya itu hanya setinggi manusia. Kalau sekarang kan tinggi ya, kalau kita lihat kbas sekarang itu ada sekitar belasan meter. Kalau dulu ketika zamannya Purush Bangunan Ka'bah itu hanya setinggi manusia, kemudian enggak ada atapnya. Sehingga sering terjadi pencurian barang-barang yang ada di dalam Ka'bah. Sudah kayak gitu, terdiri dari batu yang cuma ditumpuk-tumpuk, enggak ada plesternya. Sudah kayak gitu, daerah Ka'bah itu adalah daerah yang Rendah. Sehingga kalau hujan deras pertama kali yang banjir mana? Ka'bah. Pada suatu masa, sekitar lima tahun sebelum Nabi kita s.a.w. diangkat menjadi Nabi. Lima tahun sebelum Nabi kita s.a.w. diangkat menjadi Nabi. Berarti saat itu usia beliau berapa? Berapa? Berapa? 35 Karena Nabi diangkat Karena Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi umur 40 5 tahun sebelum beliau diangkat Berarti saat Nabi SAW berusia 35 tahun Allah menakdirkan hujan yang sangat ber Hujan yang sangat deras Sampai terjadi banjir bandang Di kota Mekkah dan yang pertama kali jadi korban apa? Ka'bah. Banyak dinding-dindingnya yang ambruk karena ketabrak banjir bandang. Akhirnya orang-orang musyrikin Quraisy mulai berpikir. Gimana caranya supaya Ka'bah ini kuat, kokoh dan tidak mudah ambruk? Mereka bermusyawarah Ketika mereka bermusyawarah sedang membahas Tentang rencana renovasi Ka'bah Termasuk di dalamnya bentuknya arsiteknya Sampai diceritakan saat itu mereka itu menyewa seorang arsitek Dalam tanda kutip dari Romawi Namanya adalah lebih terkenal dengan Bakung. Namanya siapa? Bakung. Ya. Seorang arsitek untuk mengarsiteki Ka'bah itu bagaimana supaya lebih kuat. Selain arsitek yang mereka pikirkan, mereka juga memikirkan sumber dana. Salah satu di antara tokoh sepuhnya mereka yang bernama Abu Wahab bin Amr mereka mengatakan dia dia mengatakan wahai quraish jangan sekali-kali ada di antara kalian yang menyumbang untuk pembangunan Kaabah ini kecuali dari sumber yang halal jangan sekali-kali ada di antara kalian yang menyumbang dari sumber yang haram Contohnya kata dia Hasil pelacuran Contoh yang lain Hasil riba Contoh yang lain Hasil kegoliman Ngerampok Atau ngerampas Jangan sekali kali ini wanti-wanti wanti Dari tokoh sepuhnya mereka Jangan sekali kali ada Di antara kalian Yang memasukkan uang haram ke dalam donasi renovasi Ka'bah. Akhirnya mereka semua sepakat. Ya sudah, kita kumpulkan yang halal-halal -hala saja. Setelah dana terkumpul, tinggal siapa yang mulai merobohkan Ka'bah. Merobohkan Ka'bah ini bukan pekerjaan yang yang ringan. Karena Ka'bah itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di mata mereka. Ayo, siapa yang mulai? Caranya yang sikut sikutnya Pono-pono di situ. Lama, lama kualatlah. Tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani untuk mulai menghancurkan Ka'bah. Maka berdilah seorang di antara tokoh mereka yang bernama Al-Walid. Namanya siapa? al walid bin Mughirah Kata al walid Wahai oh orang-orang Quraisy, Apa sih maksud kalian Menghancurkan Kaabah? Saya tanya sama mereka Sama Walid Tanya kepada orang-orang Quraisy Yang lagi ketakutan untuk menghancurkan Kaabah Apa sih tujuan kalian menghancurkan Kaabah? Apakah tujuan kalian Merusak Kaabah? Ini pertanyaannya Atau tujuan kalian ingin memperbaiki Kaabah? Ditanya sama siapa tadi? Walid. Mereka otomatis mengatakan Ya enggak lah kami tujuannya adalah ingin Memperbaiki Nah Kata Walid, Kalau tujuan kalian ingin memperbaiki Yakinlah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Itu akan berbuat baik Kepada hamba-hambanya yang ingin berbuat Baik Kenapa takut? Ya sudah, kamu dulu aja yang yang Yang apa? Yang bongkar, kalau memang kamu yakin. Nah, akhirnya betul. Diceritakan Al-Walid sendirian. Mulai bongkar Ka'bah. Ya saat itu belum ada bulldozer. Ben. Belum ada bulldozer dengan alat seadanya. Mulai dibongkar satu persatu. Doh, doh, doh, doh seharian kerja gak ada yang bantu karena semuanya masih takut sampai sore gak ada kejadian apa-apa belum hmm. ada yang mau turun tangan mereka mengatakan kita tunggu semalam kita tunggu semalam kira-kira apa kejadian yang akan menimpa aduhunik ternyata betul ditunggu semalam Keesokan harinya Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa Al-Walid sehat Walafiat Setelah melihat sendiri Al-Walid tidak kena apa-apa Orang kuala Orang kejang-kejang Orang mendem Akhirnya mereka semuanya gemerudu Berbareng-bareng Untuk menghancurkan Ka'bah Setelah Ka'bah rata dengan tanah, baru kemudian mereka bagi. Karena orang-orang Quraisy terdiri dari suku-suku kabilah-kabilah. Masing-masing mengambil bagian. Oh, kamu sebelah sana, oh, kami sebelah sini, kami sebelah sini, kami sebelah sini. Masing-masing suku membangun satu sudut Kuyuk, rukun, gotong, royong. Dan Nabi kita Muhammad SAW ikut di situ. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ikut bangun, ikut mengangkat batu. Dan itu dikisahkan di dalam Sahih Bukhari. Di dalam Sahih Bukhari diceritakan dari salah seorang sahabat yang bernama Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu. Kata Bani Yaum lamma Ka'bah dhahaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abbas yanqulal hijarah Ketika Ka'bah sedang direnovasi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta Al Abbas siapa Al Abbas pamannya Nabi sallallahu Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW beserta paman beliau yaitu Al-Abbas ikut ngusung manggul batu ikut manggul batu untuk membantu renovasi Ka'bah. mereka, orang-orang itu biasa pakai gamis, pakai saub karena pakai saub tentu kan repot kan ya jalannya ya Ya. Karena pakai saum maka jalannya repot masing-masing dari orang-orang yang bekerja saya itu semuanya pada cincin. Apa cincin? Diangkat kainnya. Sampai auratnya ada yang tersingkap pahanya. Nah, bukan aurat besarnya, pahanya pada tersingkap. Al-Abbas melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakaiannya gak dicincin sarungnya gak dicincin gamisnya gak dicincin Nah, S.A.W. tetap seperti biasa saja maka lambas berkata ij'al izara ka'ala rakabati wahai Muhammad taruhlah sarung kamu angkatlah sarung kamu untuk menutupi pundak kamu jadi pundaknya ditutupi dengan kain supaya ketika ngangkat apa batu pundaknya itu tidak lecet. Sebagaimana yang lain lihat itu pada semuanya pada cincing semuanya. Kamu sebenernya nggak cincin sendirian. Diberi masukan oleh pamannya siapa tadi namanya al abbas Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau mengangkat sarungnya mau cincin dari itu. Karena ilal alat. Nabi ketika baru akan mengangkat, langsung beliau pingsan. Belum angkat ini, baru akan angkat. Nabi sahaja langsung pingsan. Wa ta ma hatainahu ilas sama ifaqala arini izari fashadghahu arid. Ketika beliau siungan, beliau langsung memandang ke langit dan beliau mengatakan mana sarungku, mana sarungku. Para ulama menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala menjaga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari tersingkapnya aurat beliau. Berarti nabi sallallahu alaihi wasallam ikut membangun Ka'bah. Sudah potong royong. Saya tidak tahu di situ belum saya temukan disebutkan berapa lama mereka merenovasi merenovasi Ka'bah. Yang penting, singkat cerita, sudah dibangun itu Ka'bah sampai ke bagian hajar aswad. Dan kisah ini sering kita dengar sejak kita SD kita sudah mendengar. Sampai di bagian Ka'bah yang isinya adalah hajar aswad, masing-masing dari kaum mereka menganggap merekalah yang paling berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad di posisinya yang semula. Karena Hajar Aswad adalah merupakan salah satu hajar atau batu yang memiliki keistimewaan di dalam agama kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan bagi kita yang bertawaf di sekeliling Ka'bah untuk mencium batu tersebut. Itu adalah satu-satunya batu di dalam agama kita yang disunnahkan untuk dicium. Tidak ada batu lain di muka bumi ini yang disyariatkan untuk dicium. Sekalipun itu batunya ponari, sekalipun itu batunya ponari tidak disyariatkan untuk dicium. Satu-satunya batu yang disyariatkan dicium cuma hajar aswad saja. Batu yang mulia. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahawa itu batu diturunkan dari mana? Dari surga. Awalnya batu itu putih. kemilau bersih. Lama-lama yang putih itu jadi apa? Hitam. Makanya namanya hajar aswad. Aswatolnya hitam. Batu hitam. Sebutkan dalam beberapa riwayat. Kenapa putih itu berubah menjadi hitam? Karena banyaknya dosa yang dilakukan oleh manusia. Sehingga batu yang awalnya putih itu menjadi hitam. Ketika sampai posisi Hajar Aswad. Masing-masing kaum, masing-masing kabilah Merasa kamilah yang paling berhak untuk mengembalikan kepada posisinya. Sampai terjadi hampir pertumpahan darah. Pembangunan Ka'bah diskurs sampai empat tiga tiga empat hari dan masing-masing kaum menunjukkan unjuk gigi bahwa kamilah yang paling berhak di antara suasana yang menggambarkan betapa gentingnya saat itu satu kabilah namanya bani abjadal mereka datang membawa baki tahu baki baki bahasa Indonesia aku bisa jawab. Nampan Membawa nampan isinya darah Isinya darah Bani Abdiddar Melakukan sumpah Beserta dengan Bani Adi bin Kaab Semuanya tangannya memasukkan Mereka memasukkan tangan mereka Ke bagi yang isinya loyang yang isinya darah itu tadi Dan mereka bersumpah tidak akan mau untuk mengalah. Barus mereka yang mendapatkan keistimewaan untuk meletakkan hajar aswad di tempatnya yang semula. Kondisi tambah panas. Kondisi tambah panas. Hampir terjadi pertumpahan darah betul-betulan perang di antara Kabirah Purush. Melihat kondisi yang semakin panas itu. Salah satu tokoh Quraisy tua, tokoh tua mereka, tokoh sepuh mereka, memberikan sebuah usul. Dia namanya Abu Umayyah bin Mukhairah. Abu Umayyah bin Mukhairah ini memberikan usul kepada kaum Quraisy. Kata dia, Ya ma'asharul Quraisy, ijalubayna kum fi ma tahtelfun fihi. Awal man yadkhulu min dari bahu masjid, yudhi bainakum antara kalian. Kata beliau, wahai kaum Quraisy, kalian ini lagi ribut. Kalian sepakatnya untuk mengangkat salah satu di antara kita sebagai hakim yang akan mengadili perselisihan di antara kita saat ini. Siapakah dia hakimnya? Hakimnya adalah manusia yang masuk lewat pintu masjid ini pertama kali Mereka lagi ngumpul ini Kemudian mereka mengatakan Kita lihat siapa yang masuk pertama kali dari pintu masjid ini Dialah yang akan mengadili masalah ini di hadapan kita semua Setuju? Setuju tidak? Setuju lah, masaknya setuju. Setuju kata mereka. Akhirnya semuanya melihat ke arah pintu masjid, nunggu siapa yang kira-kira masuk pertama kali lewat pintu tersebut. Begitu masuk pertama kali, ternyata yang masuk siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu yang masuk adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepakat orang-orang Quraisy mereka berkata hadzal amin radina hada Muhammad. Saat itu orang-orang Quraisy mengatakan ini yang masuk adalah manusia yang terpercaya. Karena nabi kita sallallahu alaihi wasallam punya gelar namanya Al Amin. Ini yang masuk sekarang adalah Muhammad al-Amin, dialah orang yang sangat terpercaya. Begitu, yang, begitu yang masuk orang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka saat itu semua orang Quraisy mengatakan ha amin, wadina. Ini yang masuk adalah seorang yang terpercaya. Kami semuanya rela, rido sepakat dengan beliau sebagai pengadil, sebagai hakim diantara kita. Akhirnya. Ketika orang-orang Burish Bisa antum bayangkan Yang awalnya tadi ada yang Sumpah darah Bani apa tadi? Bahu aja saya sampaikan Bani apa tadi? Biasanya yang nulis anak-anak kecil Bani apa tadi? Yang nulis gak? Atau yang besar-besar Yang kecil-kecil besar gak nulis, yang besar-besar mungkin nulis Bani Abdi Bani Abdiddar Bani Abdiddar Dengan Bani Adi bin Kaab Semuanya menerima Manakala yang masuk Alam Nabi kita Muhammad SAW Sudah, akhirnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Karena semuanya sudah sepakat Bahawa beliau yang akan mengadili Dalam kasus perselisihan ini Maka Nabi SAW mengatakan, Wahai orang-orang Quraisy, -orang Sekarang bentangkanlah kain. Bentangkanlah kain. Kemudian beliau SAW, Meletakkan hajar aswad di atas kain tersebut. Lalu masing-masing kabilah, Mengirim perwakilannya untuk memegang, Pojok-pojok kain. Setelah semuanya megang, ayo kita angkat barang-barang. Diangkat barang-barang, menuju kemana? Menuju ke tempatnya Hajar Aswad di pojok Ka'bah. Ya mungkin jaraknya nggak terlalu jauh ya. Tapi subhanallah. Ya? Jaraknya nggak terlalu jauh mungkin. Tuh, renovasi masa ditaruh jauh-jauh nanti hilang. nanti. Paling dekat saja, tapi subhanallah. Dengan apa yang diusulkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, pertumpahan darah tadi bisa terhindari Setelah sampai ke posisinya, semuanya angkat. Kemudian Nabi kita SAW, beliau yang mengangkat hajar aswad ini dikembalikan ke mana? Ke tempatnya semula. Terjadilah perdamaian di antara mereka. Dan ceritanya. Karena mereka sudah sepakat bahwa hanya uang yang halal Yang boleh disumbangkan dalam pembangunan Ka'bah Akhirnya uang mereka apa? Kurang Ka'bah yang awalnya Bangunannya itu seperti huruf D Huruf D kayak apa? menonjol ya. Ada sisi yang apa? Menonjol, ada sisi yang menonjol kayak gini. Karena kurang dana, akhirnya mereka bikin bentuknya kotak. Bentuknya cuma kotak kubus. Adapun apa ini? Lengkungan ini itu mereka enggak masukkan dalam bangunan. Tapi mereka kasih tanda. Ini yang biasa diistilahkan dengan hijil Ismail. Kalau antum ke Mekah atau lihat foto Ka'bah, itu ada kotak kayak gini ya, ada gambar kubus, kemudian di salah satu sisi ada lengkungan, ada lengkungan setengah lingkar. Itu bagian dari Ka'bah. Makanya kalau antum pengen sholat di dalam Ka'bah, nggak harus masuk ke Ka'bah, karena itu hanya orang-orang yang istimewa saja presiden yang bisa masuk itu mah sulit masuk ke situ ya. jadi kalau pengen sholat dalam Ka'bah sholat saja di mana di dalam lengkungan ini di dalam setengah lingkaran ini yang paling temboknya cuma sekitar segini lah ya. seleher saya nanti anda masuk ke situ disitulah masih dalam Ka'bah Kenapa kok itu gak dimasukkan pada zamannya itu? Yaitu pada zamannya siapa? Pada zamannya Quraysh. Karena mereka kehabisan duit. Sebab mereka sudah berkomitmen tidak mengumpulkan dana kecuali dana yang bersih. Ini adalah selesai kisahnya Quraysh. Berarti sebenarnya... Bangunan Ka'bah aslinya itu bentuknya bukan seperti sekarang. Aslinya adalah bentuknya seperti huruf apa Huruf D. D tapi agak nonjol. D agak gede. Perutnya agak gede. D-nya itu. Itu pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau di, belum diangkat menjadi nabi. Ketika beliau diangkat menjadi nabi, beliau sebenarnya ingin untuk mengembalikan Ka'bah ini seperti bangunan dulu ketika masa siapa? Ketika masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa kok beliau gak jadi melakukan itu? Kata Nabi SAW, aku takut. Orang-orang Quraisy nanti yang baru masuk Islam pada murtad. Karena awamnya mereka, mereka mengira nih Muhammad, apa-apa dirubah, apa-apa dirubah, sampai Kaabah pun dirubah. Karena tidak semua orang paham sejarah. Akhirnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibiarkan seperti semula, tidak dihancurkan oleh beliau, dibangun seperti zamannya Nabi Ibrahim Alaihis Salam. Baru kemudian dirubah seperti pada zaman Nabi Ibrahim di masa Abdullah ibn Zubair. Di masa Abdullah ibn Zubair dibangunlah Kaabah seperti pada zamannya Nabi Ibrahim al-Hissanah. Bentuknya dikembalikan seperti itu. Tapi kok sekarang kembali seperti semula lagi? Karena pada zamannya Abdul Malik ibnu Marwan, beliau mengira, mengira ni, beliau mengira bahawa Abdullah bin Zubair ini bangun Kaabah itu karena hasil ide dia pribadi. Abdul Malik ibnu Marwan ini mengira bahawa bangunan yang benar itu ya seperti ketika zamannya Qurais dulu. Cuma kotak kemudian ada punya akhirnya sama Abdul Malik Ibnu Marwan dihancurkan lagi. Dihancurkan lagi kemudian dibangun seperti awal. Yang sekarang, yang sekarang ada. Setelah itu baru tahu beberapa saat bahwasanya ternyata yang benar itu seperti apa yang dilakukan oleh Abdullah Ibnu Zubair. Ya sudah kalau begitu kita hancurkan lagi. Wah, orang janji bolak-balik hancur bolak-balik. Imam Malik rahimahullah beliau mengingatkan saat itu beliau ulama yang tersohot memberikan masukan bahawa sudah sudah-sudah enggak sudah, usah. Nanti jangan-jangan setiap ada raja dibongkar, raja bongkar, bongkar bolak-balik sudah enggak usah seperti aja, seperti seperti semula saja seperti apa yang dilakukan oleh Quraisy sampai sekarang. Karena dikhawatirkan nanti ada image ada prasangka bahwa setiap penguasa itu bebas untuk mengotak-atik Ka'bah jadi bisa saja nanti suatu saat ada orang karena kalau itu dibongkar nanti suatu saat ada orang yang pengen bongkar Ka'bah kemudian dibangun tingkat lima misalnya. itu kan mungkin saja ada orang yang maaf manjan keblinger kan mungkin saja kan. makanya sekarang Ka'bah seperti posisi semulanya ini adalah kisah Renovasi dari Ka'bah al-Musharraf. Apa pelajaran bisa kita petik dari kisah tersebut? Inilah porsi yang kita agak berpanjang lebar di sini. Sekurang kurangnya ada empat pelajaran penting. Ada empat pelajaran penting yang bisa kita petik dari kisah renovasi Ka'bah. Yang pertama adalah pentingnya sumber yang halal. Yang pertama adalah pentingnya sumber penghasilan yang halal. Sebagaimana kita dengar tadi, bahwa orang-orang musyrikin Quraisy yang mereka itu masih musyrik, ternyata mereka tahu bahwa sumber yang haram itu gak baik. Padahal saat itu mereka udah masuk Islam apa belum? Belum. Di dalam kesyirikan mereka, mereka tahu dan paham Bahawa yang mereka lakukan saat ini adalah sebuah pekerjaan yang mulia Sehingga sumbernya pun harus halal Ini yang dipraktekan oleh musyrikin Quraish pada zaman itu Anehnya Sebagian kaum muslimin di zaman ini Sudah kenal ajaran Islam Kok malah kurang memperhatikan sumber penghasilan? Ada ungkapan mereka mengatakan La rosamikir sing haram Orang Rosamikir sing halal-hal Sing haram be, Angel Ada orang ngomong kayak gitu? Ada KTP-nya apa? Islam Sebagian, enggak semuanya Sebagian dari kaum muslimin. Tidak sadar tentang pentingnya sumber penghasilan yang halal. Orang musyrikin Quraish yang belum kenal Islam saja tahu. Subhanallah. Bahkan, di zaman kita ini, Ada sebagian orang yang berhaji dengan uang korupsi. Oh, maksudnya kan baik. Maksudnya kan baik, pengen haji. Jadi ya, tidak apa-apa lah korupsi dikit-dikit korupsi dikit-dikit. Terus sudah kayak gitu ngeles lagi. Apa ngelesnya? Haji kan menghapuskan dosa. Nanti kalau saya korupsi, haji nanti kan dosanya apa? Bersih semuanya. Bawa dalil lagi? Ya. Man hajja wa lam wa lam yafsuk raja'a min dzunubihi ka yaumi waladatu ummu barang siapa yang haji saat hajinya dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan negatif dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa di antaranya adalah hubungan suami istri dan muqaddimahnya maka dia akan pulang dari hajinya dalam keadaan seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya Bersih Orang apa-apa korupsi di sini Menemui kaji Berkaji dosanya bersih Malah bukan cuma bersih Malah bisa masuk surga Al-hajjul mabruru laysalahu jazawun illal jannah Haji yang mabrur itu tidak ada pahala lain Kecuali surga Mau, enak, mau korupsi, mau surga. Subhanallah ini gimana nih jawabnya orang-orang, sepertinya jawabnya gimana? ada yang bisa jawab gak? ini perlu dijawab nih, kalau gak dijawab nanti tambah banyak korupsi nanti ada yang bisa jawab nih? gimana jawabnya? Nih? gak ada yang jawab, berarti benar ini ya benar apa salah? salah, jawabnya gimana? Pas Tidak ada yang mau jawab Jawabannya Haji yang mabrur Itu kan haji yang diterima oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Haji yang mabrur Itu adalah haji yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Haji yang bisa menghapuskan dosa Adalah haji yang mabrur Nah sekarang Di antara syarat supaya amalan itu diterima Termasuk di dalamnya haji Sumber dananya itu harus halal Jadi supaya orang hajinya diterima Sumbernya harus halal Saya pernah dengar cerita ada seorang maaf ini menjadi pelacur supaya bisa naik haji Allahu Akbar jadi mengumpulkan dana dari melacurkan diri nanti setelah kumpul dana ONH bayar ke bank berangkat haji subhanallah orang-orang musyurikin Quraish saja tahu bahwa melakukan kebaikan sumbernya harus baik apa dalilnya Ustaz? Bahawasannya melakukan ibadah termasuk di dalamnya haji itu harus modalnya itu yang bersih. Sabda Nabi SAW. Di dalam sebuah hadis yang diruwayatkan lima muslim. Kata Nabi SAW. Ayyuhannas. Wahai para manusia. Innallaha tayyibun. La yakbalu illa tayyibah. Yang artinya wahai para manusia sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik hadis riwayat muslim nah sekarang korupsi baik apa jelek jelek nggak akan diterima sama Allah swt kok pede banget orang ini tahu-tahu perasa dosanya sudah dihapus. Loh, amalan anjenengan itu belum tentu diterima, bahkan bisa jadi enggak diterima karena sumbernya adalah dari sesuatu yang jelek. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali sesuatu yang baik saja. Terus, kalaupun Anda kemudian taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Lalu haji anda diterima. Ini cuma kalau ya. Ini cuma andai-andai saja. Andai kan memang ibadah anda diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah bahwasanya dosa yang anda lakukan itu bukan termasuk dosa yang bisa dihapuskan dengan mudah. Yaitu kaitannya dengan haknya bani bani Adam. Korupsi itu kaitannya dengan hak bani Adam atau bukan? Ih, yang dikorupsi duitnya siapa? duitnya masyarakat. Kalau dosa yang kaitannya dengan habbane Adam, kata Nabi saw tidak akan pernah gugur kecuali seandainya dimaafkan oleh bani Adam tersebut. Kata Nabi saw al-zulmu thalatha. Kedoliman itu ada tiga jenis. Salah satu di antara tiga jenis tersebut kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Dulmun la yatrughu Allah." Kedoliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kedoliman tersebut? Amma yang tidak terukfakah Sallahu baggohum min bahat dosa kezaliman yang tidak akan pernah dibiarkan sama Allah adalah dosa yang kaitannya kezaliman seorang hamba dengan yang lainnya ini tidak akan dimaafkan sampai hamba tersebut yang memaafkan berarti wong sing korupsi gue jaluk ngapura mengwong bira gue penutur Indonesia berapa jumlahnya berapa? 200 juta? itu kapan itu? sensus kapan itu? subhanallah seandainya orang-orang musyrikin kuris saja tahu betapa pentingnya sumber penghasilan yang alal kok ada orang islam gak tahu na'udzubillah min tarik maka jangan sampai kita kalah dengan musyrikin kuris ini pelajaran yang pertama pelajaran yang kedua Pentingnya Taufik dari Allah SWT Yang kedua Pentingnya Taufik dari Allah SWT Masih ingat tadi Usulannya dari Nabi SAW Apa usulannya tadi? Usulan Nabi apa tadi? Idenya? Gelar kain Kemudian masing-masing kabilah memegang ujung-ujungnya kemudian gotongan bar. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan nyong bebisalah. Nyong bebisak memberikan ide seperti itu. Mungkin ada yang memikirkan seperti itu. oh gampang masa kayak gitu saja mereka enggak kepikiran. Mungkin ini akan terlontar dari mulut kita. Tapi kalau misalnya kita lihat siapa-siapa yang hadir saat itu, rata-rata yang hadir saat itu adalah mereka para cerdik cendekia, orang-orang kuresh, orang-orang pintar, tokoh-tokoh bangsawan-bangsawan yang jumlahnya puluhan mungkin atau bahkan ratusan. Saat itu tidak ada satupun di antara mereka yang kepikiran seperti apa yang dipikirkan oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdik, para tokoh masyarakat, orang-orang yang bijak. Kok bisa-bisanya enggak ada satupun di antara mereka kepikiran seperti apa yang dipikirkan oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukannya mikir ide itu malah mikir gawa apa tadi? Gawa nampan isinya gentih. Subhanallah kok gak mikir gimana caranya supaya orang ini gak pernah. Malah bawa nampan isinya isinya darah. Semakin panas kondisi. Kok bisa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepikiran dengan ide seperti itu? Jawabannya adalah karena taufik dari siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan taufik dari Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan ide tersebut. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita bahawa supaya kita tepat untuk menjalankan sesuatu permasalahan maka kita sangat membutuhkan sesuatu yang namanya taufik. Taufik itu petunjuk, taufik itu petunjuk dari Allah. Saya yakin banyak di antara kita sering menghadapi masalah. Entah itu masalah di rumah tangga, entah itu masalah di kantor, entah itu masalah di sekolah, entah itu masalah di masyarakat. Kadang-kadang kita tertuntut untuk memberikan solusi secepat mungkin. Dan banyak mungkin di antara kita pernah menghadapi masalah. Suruh milih antara A dan B. Akhirnya yang dipilih B ternyata yang benar apa? A, ah, sejampang aneh. Suatu saat jadangan lagi bepergian naik motor. Menuju ke suatu alamat, belum pernah ke situ. Sampai di jalan ada persimpangan. Satu ke kanan, satu ke mana? Kekiri, mili singzi. Itulah contoh ringannya saja. Milih jalan antara A atau B. Itu saja kita membutuhkan taufik dari Allah SWT. Bojone, dia ya mengalah pak. Suaminya mengatakan ke sana, istrinya mengatakan ke sini. Anaknya mungkin lain lagi nanti. Dia balik maning pak, terus bingung. Minggu. Ini sing benar dikit. Dalam permasalahan untuk menentukan sesuatu, memilih suatu pendapat itu membutuhkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya solusi yang kita pilih itu benar-benar seperti apa yang kita harapkan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala menemukan ide yang ide itu surah Nuh langsung diterima sama masyarakat. Bagaimana ustaz caranya supaya kita mendapatkan taufik dari Allah? Caranya yang paling besar adalah kita berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu Wataala, untuk beribadah dengan baik kepada Allah Azza Wajalla. Kalau seandainya dalam keseharian kita berusaha untuk beribadah dengan baik kepada Allah Azza Wajalla, dengan izin Allah Subhanahu Wataala, ketika ada masalah apa? kita ingin menentukan suatu keputusan, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada kita untuk mengambil jalan yang benar. Sebaliknya, kalau orang banyak maksian, maka biasanya pilihannya itulah pilihan yang tidak tepat. Makanya kalau lagi rembukan, kalau lagi rembukan, musawarah gitu, entah itu di keluarga, entah itu di RT, Entah itu di RW, entah itu di kantor, entah itu di instansi, kalau lagi rembukan. Jangan lupa minta pendapat dari orang-orang yang soleh. Walaupun namanya tidak mesti harus soleh. Kadang-kadang ada orang namanya soleh, tapi tidak soleh. Ada orang yang namanya bukan soleh, tapi soleh. Di dalam sebuah riwayat disebutkan ittaqu firasat al-mukmin. Hati-hatilah kalian dari firasatnya mukmin. Hati-hatilah kalian dari firasat ya, firasat itu bukan perdukunan ya. Dari firasat dari pertimbangan seorang mukmin kenapa? karena mereka memandang dengan bantuan dan taufik dari Allah SWT maka alangkah baiknya kalau ada masalah besar mau menyelesaikan masalah itu setelah dimusyawarahkan, mintalah pertimbangan kepada orang-orang yang soleh-soleh orang yang berilmu kemudian mereka memberikan pertimbangannya, kalaupun itu Anda anggap baik, lanjutkan, kalau tidak ya mungkin meminta pertimbangan kepada yang lainnya, dan jangan lupa beristikharah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, yang bisa kita petik, dari kisah Rehnafasi Ka'bah adalah, tujuan, tidak boleh menghalalkan segala cara. Tujuan. Tidak boleh menghalalkan segala cara. Saya tanya. Bangun Ka'bah. Bagusnya kota. Atau huruf D. Bagus mana? bangun ka'bah bagusnya bentuknya kotak atau bentuknya kayak huruf D lebih bagus mana bagus mana kotak huruf D kenapa lebih bagus huruf D karena sesuai dengan aslinya tujuan ini bagus nggak bagus Membangun Ka'bah seperti aslinya itu tujuan yang bagus. Akan tetapi tujuan yang bagus ini tidak boleh menghalalkan segala cara. Maksudnya bagaimana Ustadz? Maksudnya, Orang-orang Quraysh -orang itu tidak boleh mengumpulkan harta sembarangan, Demi supaya membangun Ka'bah seperti huruf D. Tapi Mereka, tetap konsisten untuk mengumpulkan harta yang halal walaupun akhirnya bentuknya kabah cuma kubus tujuan yang mulia tidak menghalalkan segala cara ah oh, Ustaz, saya pengen sodakok tapi gak punya duit terus gimana caranya? ini banyak orang-orang miskin ini Ustaz yang membutuhkan bantuan tapi saya gak punya dana usaha Gimana kalau kita ngerampok saja usaha Orang-orang kaya itu Kita rampok, kemudian uangnya kita Bagi sama fakir miskin. Kayak siapa ini Siapa Masih ingat Robin Hood juga ya Termakan film Itu lah usaha saya Robin Hood Sang pembela Sang pembela kaum yang lemah, Robin Hood merampok, merampok, merampok orang kaya, jurampok nanti dibagikan sama orang miskin, itu kan bagus. Kan? Di dalam agama kita tidak dikenal ajaran Robin Hood. Yang ada di dalam agama kita adalah Al-Ghayatul Tabarirul Wasail, sebuah kaidah yang berbunyi Tujuan itu tidak menghalalkan segala cara Bahkan Metode tadi itu Tujuan menghalalkan cara Itu sebenarnya adalah sebuah teori Yang dicetuskan salah satu tokoh Yahudi Yang bernama Niccolo Machivelli Makanya biasa diistilahkan dengan teori masyiveri. Bahwa tujuan itu menghalalkan cara. Bahwa kita ini harus sampai ke puncak kekuasaan supaya kita bisa merubah. Ya kita nggak bisa. Kalau nggak pakai nyogok, kalau nggak pakai nyuap, kalau nggak pakai politik uang, nggak bisa. Nggak apa-apa, sekarang itu kan kita punya tujuan utama. Masalah sarana itu yang penting Nanti kita selalu sudah sampai tujuan utama Kita akan bereskan semuanya itu Ternyata belum sampai membereskan Malah dibereskan sekarang Jadi, tidak boleh ya. Tujuan itu tidak boleh menghalalkan cara Kalau caranya haram Kalau caranya haram Inilah pelajaran yang keberapa? Pelajaran yang ketiga Pelajaran yang keempat, yang terakhir dan inilah pelajaran yang sangat penting sekali. Membaur tanpa melebur. Apa yang keempat? Membaur tanpa melebur. Maksudnya apa ini? Saya? Membaur tanpa melebur. Saya tanya Kenapa kok Orang-orang musyrikin Quraish Begitu melihat Yang masuk lewat pintu itu Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kok mereka langsung sepakat Menerima, kenapa? Kenapa? Apa? Apa? Karena, karena Nabi orang yang terpercaya. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya image positif. Yeah. Image-nya apa? Positif. Penilaian masyarakat kepada Nabi sallallahu itu positif. Padahal usia beliau baru berapa tadi? 35 tahun. Kenapa kaum musyrikin Quraisy mereka langsung sepakat? kira-kira kira-kira nih kalau yang masuk yang lainnya Nabi Muhammad kira-kira gimana misalnya yang masuk Abu Jahal gitu misalnya kira-kira gimana atau yang masuk Abu Lahab misalnya atau yang masuk siapa ini namanya di sini ada multi season misalnya yang masuk uh, Jono misalnya misal nggak ada orang Arab namanya Jono <laughs> jadi Nabi saw begitu muncul Semuanya langsung terima ijma sepakat semuanya nggak ada yang menyelesaikan. Kenapa kok mereka bisa sepakat? Karena Nabi kita saw punya image al amin orang yang terpercaya. Pertanyaan berikutnya, kok bisa Nabi saw punya image seperti itu? Pertanyaannya paham? Kenapa kok Nabi SAW dikenal Sama orang-orang tulis Sebagai orang yang terpercaya Kok bisa? Silakan. Punya akhlak yang mulia Kok bisa mereka paham Nabi punya akhlak yang mulia? Dari mana mereka tahu Nabi punya akhlak yang mulia? Apakah Nabi SAW pasang balik oh. Pilihlah saya orang yang paling mulia akhlaknya orang bakal korupsi siki, karena pergaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, alias Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaur dengan masyarakat. Kenapa kok Nabi kita saw mualim wasallam punya image yang positif diantara masyarakat Quraisy itu? Karena Nabi kita saw mualim wasallam membaur dengan mereka dan di dalam pergaulan Nabi kita saw dengan musyrikin Quraisy, Nabi saw mualim wasallam menunjukkan akhlak-akhlak yang mulia. Inilah salah satu. Hal yang bisa menyebabkan kesuksesan dakwah akan tetapi justru banyak diabaikan oleh kita. Lebih parah lagi, bukan hanya diabaikan, sebagian orang malah memerangi hal ini. Jangan berbaur sama masyarakat di mana sih? Kita kan harus beda dong masa harus kayak masa gabung-gabung sama mereka di mana nanti letak apa ya letak eksklusivitas hangat banget kita kan eksklusif masa kita gabung sama mereka gimana sih ada kisah lucu ada salah seorang santri cerita sama saya santri pondok pondok dunas ilmu maksudnya Tunggu lho. So, kemarin ketika saya pulang, saya ditanya sama orang tua. Eh, ditanya apa? Saya cerita, pondok tunas ilmu itu belum punya masjid. Belum punya masjid. Dan ini sering-sering sekali ditanya. Kalau orang kunjungan ke pondok itu, tamu gitu jadi jauh, masjidnya mana? Belum punya. Hah, kok belum punya masjid? Gimana sih? Saya bilang, Ya alasannya tanahnya belum ada satu. Yang kedua masjid di sekeliling pondok tuh banyak gitu loh dan jaraknya dekat, dan masjidnya masih kosong. Saya pikir kita bersinergi sama masyarakat, masyarakat bangunkan masjid kita nyumbang jamaah masjid. Kan itu kan simbiosis sama mutualisme gitu loh. Ya udah mereka yang bangun ya udah nggak apa-apalah. Kita yang nyumbang nyumbang orang aja biar mengisi. Kan kebanyakan masjid kan cuma dibangun terus nggak ada apanya isinya. Wah, ini kata, ini kan cerita nih. Santri ini cerita sama orang tuanya. Pondok nggak punya masjid terus kalian sholatnya di mana selain? Kami sholatnya kebetulan di, di, di dekat pondok itu ada dua masjid. Ada dua masjid yang dulunya sama-sama sepi masjidnya. Ah kami ini kalau duhur sama asar solatnya di masjid A. Ya, duhur sama asar kita nyumbang jamaah ke masjid A. Kalau solat maghrib, isya sama subuh kita nyumbang jamaah ke masjid B. Ya. Akhirnya pindah-pindah kita solatnya gitu. Bukan bererti solat sama masyarakat. Iya solat sama masyarakat. bareng sama. Pondok yang kamu tempat belajar itu pondok salaf atau bukan sih? Pondok yang kamu tempat belajar itu pondok salaf atau bukan sih? Itu pertanyaannya. Kok bisa muncul pertanyaan seperti ini? Karena selama ini image yang ada. Kalau sudah bikin pondok sendiri, pondok salaf itu tidak membaur dengan masyarakat dan ini tidak benar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah sosok yang membaurkan dirinya dengan masyarakat. Makanya di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 7. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman Wayang shifil aswad. Bahawa Nabi saw itu biasa berjalan di pasar. Maksudnya biasa berinteraksi dengan orang-orang yang ada di pasar. Itulah Nabi kita Muhammad saw. Bukan hanya berjalan di pasar. Nabi saw pada pengajian fikih sirah yang kemarin kita sudah bahas bahawa Nabi saw juga ikut berniaga ke mana? kemana Kesam membawa barang dagangannya siapa Khadijah ikut ke sana, Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dengan orang-orang musyrikin Quraisy membaur dengan mereka berdagang ke sana bukan cuma berdagang ketika masa kecilnya masih ingat Nabi menggembala kambing emang menggembala kambing sendirian ya? oh sana Kadang apa rumputnya orang musyrike di sana, ini rumputnya orang Islam di sini. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memisahkan diri dari masyarakatnya? Enggak. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidak ada Nabi yang diutus ke muka bumi ini Melainkan dia pernah Menggembala kambing Jadi seluruh Nabi itu Adalah penggembala kambing Maka para sahabat bertanya Wa anta, ya Apakah kamu juga Termasuk wahai Nabi Artinya apakah kamu juga pernah Menggembala kambing wahai Rasul Maka beliau mengatakan Naam Kuntu ar'aha ala kararita Di ahli Makkah Betul, aku dahulu juga mengembalakan pimp untuk mendapatkan upah dari penduduk kota Mekah. Jadi Nabi SAW membaur dengan masyarakatnya. Di bidang pertanian beliau ikut, di bidang peternakan beliau ikut, di bidang perdagangan beliau ikut. Di bidang sosial, barusan kita baca Nabi ikut angkut apa tadi? batu membangun Ka'bah yang lainnya membangun Ka'bah Nabi juga ikut ngangkut bantu bawa Ka'bah bawa batu membangun Ka'bah membawa dengan masyarakatnya Pengajian yang keberapa itu? Kita membahas sebuah kejadian namanya Hilful Subhanallah Subhanallahu udah lupa Hilful fudul bagus Hilful kesepakatan di antara musyrikin Quraisy untuk membantu orang yang dizalimi. Jadi ada salah seorang pedagang, pendatang dari Yaman dizalimi. Akhirnya dia minta tolong, kok enggak ada yang nolong? Karena yang zalim itu adalah seorang bangsawan, lah, katakanlah orang yang punya kedudukan tokoh besar. Akhirnya salah itu muncullah ide diantara orang-orang yang baik untuk bikin pata kesepakatan membela orang-orang yang golim. Ini musyrikin nih, yang melakukan pata ini musyrikin nih. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gabung ikut di situ. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ikut mengikuti persatuan atau kesepakatan itu untuk menolong orang-orang yang golim. Jadi intinya Nabi SAW itu ikut membaur dengan masyarakat Mungkin ada yang bertanya Ustadz, masyarakat banyak kemungkaran Ustadz Masa kita membaur sama mereka? Kalau kita lihat kemungkaran itu gimana Ustadz? Masa kita ikut di situ? Saya tanya sekarang Masyarakat Nabi SAW itu masyarakat Islam saat itu Atau masyarakat musyrik? Masyarakat apa? Musyrik. Masyarakat kita sekarang masyarakat apa? Islam apa musyrik? Siapa yang berani ngomong masyarakat kita masyarakat musyrik? Sekarang ini rata-rata tetangga-tetangga kita itu muslim. Pada zaman Nabi SAW dahulu, rata-rata kalau boleh kita katakan semuanya lah. Ya saat itu-itu adalah musyik. Kira-kira lebih parah mana? Lebih parah saat itu kondisinya. Akan tetapi Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam bisa memilah dan memilih mana acara yang bisa beliau masuk ke dalamnya, mana acara yang beliau tidak masuk ke dalamnya. Sebagian, wah sekarang orang-orang yang ahlul fikah semuanya. Yang ahlu cuma anak top Allah Emang yang dilakukan oleh semua Semua yang dilakukan oleh mereka Semuanya itu batil Tidak ada yang benar Masih banyak Acara-acara kemasyarakatan Yang kita bisa Masuk ke dalamnya Kerja bakti bersihin apa? Bersihin selokan. Itu beda atau bukan? Bukan beda itu. Alus sunnah itu boleh itu. selokan, syarokan sewa. Bisa boleh alus sunnah bersin syarokan. Kerja bakti bersin selokan, Kumpulan RT. Kumpulan RW. Kemudian. Kalau malam-malam apa itu? Ronda. Apa itu? Alus sunnah gak mengenal ronda. Subhanallah. Ronda, ronda itu adalah untuk kebaikan semuanya Pada zaman Nabi SAW ketika berjihad Malam-malam ada yang ditugaskan untuk ronda Ronda, terus Apalagi Takziah Ada orang meninggal Kita bantu mereka Kalau memang kita punya kekuatan kita ikut gali apa Gali liang kubur kalau memang kita punya kemampuan ikut bantu memandikan jenazah. Kalau memang itu adalah satu mahrum dengan kita. Kalau, kalau kalau memang itu satu jenis dengan kita. Kalau memang dibutuhkan, bantu mengkafani. Menyiapkan apa yang bisa kita lakukan. Kalau punya riski sedikit bagi sama orang lain, ada orang sakit kita jenguk, Inilah yang insya Allah akan membantu kesuksesan kita dalam berda'wah. Orang pengen merubah masyarakatnya, tapi dia tidak dikenal sama masyarakatnya, gimana mau merubah? Saya harus merubah masyarakat saya menjadi masyarakat yang bertauhid dan kenal sunnah Itu siapa? Itu tetangga samping rumah namanya siapa? Siapa ya namanya ya? Pak Anu, Pak -pa siapa ya? Pak Anu? Pak Anu siapa? Ini kadang-kadang ada sebagian dari kita itu malas ngapalah pak nama, nggak malas ngapal nama sehingga muncullah setiap ini sesama ini ini bukan sama orang awam nih sesama orang ngaji saja sesama sesama yang ngaji itu kadang-kadang nggak -kadang tahu namanya sehingga cara jalan pintasnya itu manggilnya itu abu, ngambilnya manggilnya apa abu, buh buh bu. Karena kan ini cara paling gampang kan, kalau abu kan bubu bubu. Nanti yang ibu-ibu, nah, manggil temennya pak um nah, um umu siapa nggak tahu, yang penting panggilannya um gitu. Um um um, namanya siapa sih ya? Gak tahu. Padahal udah 3 tahun ngaji bareng. Sabun jineng apalai um um um. Dan ini uniknya, ini, uniknya ini, didengar sama orang awam. Orang-orang itu kok aneh ya? Manggil laki-laki kok bu-bu, ibu-ibu gitu Terus kalau manggil temennya yang perempuan kok manggilnya om-om-om gitu Laki-laki dipanggil bu Yang perempuan dipanggil om Subhanallah Ini mungkin gara-gara malas ngapalin namanya. Itu padahal diantara yang sama-sama ngaji Apalagi sama orang awam tetangganya meninggal mungkin jatuh syukur subhanallah bagaimana mungkin kebaikan yang ada dalam diri kita bisa kita tularkan sama masyarakat kalau kita nggak dikenal sama mereka majul majul itu apa ya apa orang yang nggak dikenal ya dari kesalpas itu itu loh yang jenggotan gitu aja orang, banyak orang yang jenggotan itu istrinya siapa? itu loh yang cadaran cuma itu tok yang dikenal gak tau itu namanya siapa kalau ke warung kadang-kadang beli ke warung ya cuma diem saja beli gak nyapa sama sekali sampai suatu saat pernah nih pernah nih ada seorang umpahat ini bukan om-om ya ada seorang ibu-ibu umpahat ya biasa pakai cadar gitu kan begitu lewat sama ibu-ibu lagi pada duduk-duduk dia nyapa assalamualaikum monggo bu mereka nggak jawab mereka bisa ngumpung ya sebenernya ya <risas> ini karena apa karena kebiasaan nggak mau nyapa sehingga mereka itu menganggap salah satu keajaiban dunia ada orang pakai cadar kok mengucapkan salam la haul wa rojihalalakalaula tidak benar Praktik-praktik yang seperti ini tidak benar Kita kan harus menyelamatkan keluarga kita Iya Nabi SAW mengatakan Al-Muslimu Iza kana yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum Seorang Muslim yang membaur dengan masyarakatnya Ini landasannya ya Landasannya Nanti mungkin ada yang ngomong itu kan kisah nabi sebelum diangkat menjadi nabi. Ya, mungkin kan ada orang ngomong kayak gitu. Membaur, membaur itu kan nabi belum diangkat menjadi rasul. Nih saya bawakan setelah nabi diangkat menjadi rasul, beliau bersabda, hadisnya hadis riwayat Tirmidzi dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Muslim, yang membaur dengan masyarakat dan dia bersabar dengan gangguan yang dia alami yang namanya orang membaur pasti ada gangguannya kata nabi sallallahu alaihi wasallam khairun kabarnya khairun lebih baik di dalam riwayat lain disebutkan azamu lebih banyak pahalanya Dibandingkan siapa, min al-Muslimil-ladhi la yuhalitun nasawala yasbiru ala azham, lebih besar pahalanya, lebih baik dibandingkan Muslim yang tidak mau membaur dengan masyarakat masyarakatnya dan tidak bersabar dengan gangguan mereka. Hadis Nabi SAW beliau yang melarangjarkan kita untuk membaur. Set. Nanti kalau kita membaur Bisa-bisa kita melebur nah, Makanya tadi kan sudah kata kan Dari awal Membaur tanpa melebur Apa sih? Membaur tanpa melebur itu kayak apa sih? Membaur Bergaul dengan masyarakat Tapi punya prinsip Tapi punya Prinsip tidak melebur, melebur itu ya, ya apa yang lakukan masyarakat melakukan kesirikan, melu sirik, melakukan bid'ah, melu bid'ah itu namanya melebur, ya, e, apa namanya e, ronda pada kiplek, melu kiplek, pada ngombe. Ciu melu, ciu melu, namanya melebur itu namanya. Terus yang kita lakukan apa Ustaz? Yang kita lakukan adalah membaur tanpa melebur sambil mewarnai itu yang kita lakukan. Jadi kalau biasanya wedangnya wedang ciu, ketika lagi ronda jangan bawa dari rumah wedang, cai. Saya rasa ini enak banget. Yang itu pun di Sulawesi ini. Maksudnya produknya di Sulawesi, belinya di Pulau Kerto, gitu. Ini kang Sulawesi ini. Sip ini, buat vitalitas. Apa? Enggak bohong? Bo. Di situ memang disebutkan untuk vitalitas. Jadi kita itu membaur sambil mewarnai. Bukan membaur, malah diwarnai. Bukan. Inilah yang kita inginkan. Jadi bagaimana kita bisa mewarnai masyarakat kita kalau kita tidak dikenal sama mereka? Bagaimana kita akan memberikan masukan yang baik kepada mereka kalau image kita tidak baik di mata mereka? Maka ini pelajaran yang sangat penting. Yang perlu kita praktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara bagaimana kalau kita terpengaruh Ustaz? Saya sampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam al muminul qawi. Apa artinya? Mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat khairun wa ahabbu ila Allah. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah minal mukminid dhaif dibandingkan mukmin yang lemah. Wa khair dan masing-masing punya kebaikan. Jadi jadilah mukmin yang kuat. Kuat apa, Ustaz? Yang pertama kuat imannya. Yang paling utamalah kuat imannya, jadilah mu'min yang kuat, yang bisa mewarnai lingkungannya, bukan yang diwarnai. Kita baru belajar, makanya rajin belajar dan diperhatikan. Selama ini banyak orang menganggap dirinya lemah. Maksudnya itu, tidak mau menguatkan keimanannya, menyerah dengan keadaannya. Janganlah, ya, saya dulu cuma kayak begini saja. Enggak, kembangkan terus, supaya kita bisa mendapatkan pahala yang lebih banyak nanti kalau misalnya di masjid, ibadahnya gak benar, gimana Ustaz? itulah pentingnya berbaur sama mereka supaya bisa memberikan nasihat kepada mereka, lho gak pernah sholat di masjid bareng sama masyarakat kok mau mengkritik, memberi nasihat ya gak akan didengarlah sama masyarakat masuklah ke situ bergaulah dengan mereka ucapkanlah salam sama mereka, senyumlah salam sama mereka berjabatan tangan kalau ketemu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, lama-lama mereka bukan hanya menerima, bahkan mereka akan memulai bertanya dengan kita. Banyak loh sebenarnya masyarakat-masyarakat kita yang pengen tahu apa yang kita pelajari, apa yang kita amalkan, apa yang kita praktekkan. Banyak mereka yang pengen tahu. Cuma kadang-kadang mereka itu mau ngomong sama kita takut kewunglu sangar banget karena takut gede emangnya kita gigit <laughs> jangan salahkan mereka karena kitanya ini mungkin yang kurang bergaul sama mereka kurang membaur sama mereka kurang senyum sama mereka kurang salam sama mereka kurang ngobrol sama mereka maka ialah pelajaran yang sangat penting buat kita semuanya termasuk membaur nih termasuk membaur membaur ketika pengajian membaur ketika apa pengajian ada kisah aneh tapi nyata pada suatu tahun di suatu masjid diadakan pengajian tablik akbar mengundang ustaz dari suatu kota. Oh enggak ada namanya semua ustaz, enggak apa-apa. Di suatu tahun, di suatu masjid manggil ustaz dari suatu kota. Sebelum pengajian beberapa lama, ya seminggu, dua minggu sudah dipromosikan kedatangan ustaz itu di suatu radio. Diumumkan akan datang ustaz anu Public akbar. Sponya dan radio ini didengarkan oleh banyak orang awam. Akhirnya karena bolak-balik, hampir setiap hari dipromosikan, diiklankan. Akhirnya betul pas hari-ha itu banyak orang-orang awam. Ana diceritain ada di antara mereka yang nyawa angkot gitu, satu angkot ikut ke situ. Apa yang terjadi di situ? ibu-ibu awam ibu-ibu awam ya yang namanya orang awam yang mungkin pakaiannya masih apa? ya pakai kudung lah kudung bukan pakai jilbab gede gitu pakai apa? pakai kudung biasa mungkin juga bajunya masih warna-warni gitu kan serombongan itu begitu masuk Tuk. lihat Duh. terus lihat samping kanan-kiri terus lihat bajunya sendiri untuk ngomong sama temannya. Kita ini kayaknya saltum ini. Apa saltum? Salah kostum. Kita ini kayaknya salah kostum. Ini. Terus kita udah sampai sini. Ya udah duduk aja. Duduk aja, duduk. Sudah kayak gitu, sudah dia merasa salah kostum ini karena rata-rata kan pakai bajunya item, gelap semuanya lebar-lebar, dia datang beda sendiri, kan rasanya gimana gitu, kemudian gak ada yang nyapa lagi, gak ada yang nyapa akhirnya tambah bete, apa bete apa sih bete tambah minder nah, tambah apa, tambah minder masuk, wah, salah kostum kita sudah salah kostum, gak ada yang nyapa pula. akhirnya, satu -satu pulang akhirnya satu-satu pulang satu keluar. Dia lihat temannya, "Loh, kok udah enggak ada lagi? Keluar lagi." Akhirnya semuanya habis sebelum ustaznya selesai pengajian, belum nyampe setengah sudah apa? Lah. Pada pergi semua. Saya bukan mengatakan ayo para akhwat pakaiannya dirubah kayak orang awam, bukan. Bukan itu maksud saya. Akan tetapi kalau orang nih masuk bajunya beda sendiri. Misalnya bajunya beda sendiri kemudian ada yang nyambun oh bu, gimana kabarnya Masya Allah, kira-kira gimana perasaannya walaupun awalnya itu agak gimana gitu. tapi begitu ada yang mau menyapa dia ya. ada yang mau mengajak bicara itu perasaan-perasaan minder itu akan sedikit demi sedikit berkurang, atau bahkan sampai hilang Nah ini kebiasaan akhwat Sebagian dari mereka Atau kebiasaan umat Kalau ngaji itu karpe yang ngumpul Kalau kan sana jewek Orang-orang awam yang baru datang ke situ Juga ngumpul Akhirnya bikin apa? Perkumpulan-perkumpulan yang beda beda itu tadi Boyau membaur Membaur gabung Tanya sama mereka kabarnya gimana Jadi kalau ditanya sama orang Senang gak? senang kalau disapa sama orang itu senang. Sekarang nih, saya kasih ilustrasi. Misalnya, jenengan masuk ke sebuah masjid misalnya. Ada pengajian di situ dihadiri oleh misalnya oleh 10 orang. Si A, si B, si C, si D, si E, si F, si G, 10 apa, namanya? Hurufnya apa? Angka 10. C. Nah, dari A sampai C. Begitu masuk, begitu masuk nih, begitu masuk ruangan, tidak ada satupun yang jenengan kenal. Tidak ada satupun yang jenengan kenal dari A sampai C. Kemudian jenengan masuk nih, salam. Salam satu-satu. Assalamualaikum. Orang yang pertama, si A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, tapi kalau ngobrol Oh, Waalaikumsalam Waalaikumsalam, sudah Si B, Oh, Waalaikumsalam Sambil apa? Mainan HP nah. Kemudian, si C Malah ngantuk <guluh> Disalami malah ngantuk Sampai akhirnya ketemu si E Misalnya ya, si E Oh, Waalaikumsalam, gimana kabarnya Sehat ya, Masya Allah Jangan sih, soko <guluh> Ya gak kenal, enggak kenal waktu ditanyain enggak apa-apa. Kemudian si F G H I C sama persis kayak A B C gitu loh, cuek gitu. Ketika pertama kali jenengan masuk, tidak ada satupun yang jenengan kenal. Setelah salaman itu, salaman semuanya salaman, ada satu orang, siapa tadi? Si E yang hangat sambutannya kepada jenengan. Kira-kira dari 10 orang itu yang paling terkesan di hati yang jenengan siapa? Si E. Padahal ketika masuk semuanya sama. Tidak kita kenal. Itulah efek dari sapaan dan sambutan hangat. Makanya para ahli psikologis mereka mengatakan. Kalau salam Salaman sama orang itu sambil dilihat mukanya. Sambil lihat apa? Muka. Ini ibarat apa ya? Transfer apa? <tanspain> transfer perkenalan. Assalamualaikum Waalaikumsalam wabarakatuh. sehat? Alhamdulillah. Beher nih deh. Alhamdulillah. Itu kalau orang Arab. Bong <tansian> <tansian> um Jawa, beher. Oppo beher. Sehat, Alhamdulillah. Sugeng pak, tangis Alhamdulillah. Tidak. Sama orang, sah. assalamualaikum, waalaikumsalam. <laughs> Ni dulu ya, hangat, sudah. Setelah itu mungkin akan aktivitas yang lainnya. Ada apa? Sebagian orang tidak terbiasa yang seperti itu. Maka mari kita perbaiki perilaku kita supaya kita bisa mewarnai masyarakat kita. Sekali lagi saya ingatkan, kita tidak mengajarkan untuk melebur ya ikut acara-acara kesyirikan, acara-acara bid'ah enggak. Akan tetapi kita membaur dengan masyarakat memiliki jati diri yang jelas, prinsip yang bagus, akhlak yang mulia sehingga di mata masyarakat kita baik dan sebelumnya di mata Allah Subhanahu wa taala ketika image kita baik di masyarakat maka manakala kita ingin mewarnai masyarakat kita kita akan lebih bisa diterima oleh mereka wallahu taala a'lam bissalam sampai di sini pengajian kita ada yang mau bertanya silakan waalaikumsalam Ya, di dalam Al-Quran ada Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi Wa'arid anil jahilin. Wa'arid anil jahilin. Artinya berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Para ulama kita menjelaskan bahawa di antara maksud ayat ini, kalau kita menemukan orang-orang Kayak tadi itu, misalnya lagi pada main gaple misalnya. Atau lagi pada minum. Itu kita jangan ikut duduk di situ kalau kita itu tidak ada misi untuk memperbaiki. Sekedar ikut meramaikan majelis tersebut, itu enggak boleh. Itu masuk ke dalam firman Allah tadi wa'arid anil jahili. Abang lagi misalnya lewat ada konser dangdut gitu, orang lagi pada joget gitu, kita pengen dakwah di situ. Ustaz. Sambil joget, ya, sulit itu. Ya, itu termasuk yang harus ditinggalkan. Kalau tadi kan saya enggak mengajarkan seperti itu. Yang namanya ronda secara asal itu kan ya sekedar jaga malam. Kalaupun ada tadi saya katakan wayang ciu, ada gaple, ada gemplik itu kan sebagiannya ya. kalau kita masuk ke situ penampilan kita dengan penampilan yang islami saya yakin mereka rikuh mereka akan apa? rikuh, coba sih jenengan datang ke mereka, pakai peci misalnya kemudian pakai jenggot pakai sarung, pakai koko ya. kemudian mereka mau mengeluarkan gaple itu mereka rasanya aduh, kekriwe ya jadi itulah yang saya inginkan Nah, itu yang saya... Tapi kemudian juga kita berusaha untuk Ngobrol dengan baik Gak mesti harus ngobrol agama Gak mesti kita pertama kali Ayo pak kita ngaji Arba'in Nawawi yuk. Oh por benar Al-Fatih aja belum benar oh, Jadi ketemu orang itu Ngobrol materi-materi Yang sifatnya bisa dicerna sama mereka Pekerjaan Masalah keluarga Jadi gak mesti bahas itu langsung masalah-masalah agama Ustaz apabila ada seorang Yang Sengaja Meninggalkan sholat Sedangkan Nabi Mengatakan bahwa orang yang Meninggalkan sholat itu kafir Apakah kafir Yang dimaksud Kafir sampai keluar dari agama Atau bagaimana Ya, Tergantung motif dia meninggalkan sholat. Kalau motifnya dia meninggalkan sholat karena dia ingkar tentang wajibnya sholat alias kenapa gak sholat zuhur? Sholat gak wajib. Sholat gak wajib. Dia gak sholat karena dia meyakini sholat gak wajib. Maka ini dianggap keluar dari agama Islam berdasarkan ijma' para ulama. Tidak ada perselisihan di antara mereka. Kalau sholat, meninggal, maaf, meninggalkan sholat, motivasinya karena keyakinan dia sholat tidak wajib. Dan dia orang Islam yang sudah paham tentang hukum sholat. Yang seperti ini, maka dia dianggap keluar dari agama Islam berdasarkan ijma' para ulama. Tidak ada perselisihan. Nah, kalau motivasinya bukan karena keyakinan bahwa sholat itu tidak wajib. Tapi karena malas, Karena awang-awangan Bebeh Maka para ulama Berbeda pendapat Apakah orang ini Keluar dari agama Islam atau tidak Pendapat yang kuat insyaallah Wallahu'ala Adalah kalau selama Dia masih sholat Walaupun bolong-bolong Maka dia masih dianggap muslim Kapan dia dianggap keluar dari agama Islam? Kalau dia sudah total tidak sholat. Sama sekali tidak sholat. Itulah bukan orang Islam. Ini pendapat yang lebih kuat. InsyaAllah. Wallahu'alam. Ustadz, kalau di lingkungan kita ketika rapat RT, hampir semuanya merokok. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Yang Anda lakukan adalah berusaha mencari tempat yang tidak dekat dengan orang yang merokok. Supaya jangan tidak ketularan penyakit rokok. Gimana Ustadz, semuanya merokoknya di dekat pintu, kayak apa-apa. Kemudian pelan-pelan berbicara di situ menyampaikan, mungkin tidak harus langsung berbicara masalah rokok, mungkin berbicara tentang, loh kita ini anak-anak kita ini banyak ya yang sebenarnya bisa sekolah lebih tinggi, istri kita sebenarnya bisa kita beri nafkah lebih banyak, bahkan kita sebenarnya bisa berangkat haji. Andaikan ada pengeluaran Tidak perlu Yang kita pangkas Di antaranya apa? Merokok Sehari berapa itu rokok? Mas ada yang merokok di sini? Sehari Satu bungkus berapa sih? Yang gak merokok, yang jualan rokok saja Yang punya warung, masa gak jualan rokok? Oh sudah gak jualan Alhamdulillah Satu bungkus itu sekitar 10 ribu misalnya ya 10 ribu Kali 30 Berapa? 300 ribu 300 ribu Kali setahun Berapa? 3 juta 600 ,000. Setahun nih kita bisa nabung 3 juta 600 ,000. Ngerokok Ewi sekirang tahun Nah, ada yang dari SD sudah ngerokok Umurnya sudah 60 tahun sekarang Berarti ngerokoknya sudah berapa tahun? 3.600.000 Kali 20 tahun saja Sudah berapa? 60 Berapa? 4 juta Bisa gue apa? Bisa gue mangkat haji. Maka Maka mungkin maksudnya lewat seperti itu jadi maksudnya lewat e, apa? lewat pembicara dan tidak harus langsung membahas tidak harus langsung membahas saat itu karena seperti yang saya katakan mereka itu sering merasa tidak enak sendiri saya ngisi pengajian di kampung ketika awal-awal saya ngisi pengajian ya orang-orang lah, -orang, beberapa orang itu gitu, kayak sepur kalau ada alarm pemadam kebakaran itu mungkin sudah bunyi. Ya. Tapi ya saya kan juga masalah kesehatan juga saya perhatikan. Saya, saya milih dekat pintu. Mau gousan di sini? Enggak lah, udaranya lebih seger di sini. Kalau pas kropas itu pengajian pertama, kedua, ketiga, keempat. Sekarang mulai pada yang ngerokok pada keluar malu sendiri gitu. Jadi alhamdulillah masyarakat kita apalagi masyarakat Jawa itu masih punya budaya apa? Pak Pakew. Kita sedikit batuk-batuk saja banyak sebenarnya orang yang paham. Ya. Atau kita kipas-kipas apa? Kipas-kipas kayak gini itu sebenarnya orang paham gitu. Cuma ada sebagian orang sing dablek. Tapi insyaallah banyak orang yang enggak dablek gitu loh. Makanya itulah yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam bi'sol. Bagaimana hukumnya melakukan salaman setelah selesai sholat dengan jamaah di sebelah kita, dan bagaimana seharusnya kita menanggapi orang yang mengajak kita untuk salaman setelah sholat? Kalau salaman itu habis sholat langsung maka setahu saya itu tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam. Karena yang beliau kerjakan, setelah sholat beliau segera apa? berdikin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam sampai akhir. Berarti salaman habis sholat itu tidak dicontohkan oleh Rasul s.a.w. Sekarang bagaimana sikap kita kalau ada orang... Setelah sholat, langsung Menjulurkan tangannya Apa yang kita lakukan? Apakah kita diem saja? Pura-pura ngantuk? Apandeleng? Dideleng akan toh? Atau lebih ekstrim lagi Kita tampel Apa tampel? Ditepis Ditepis Seorang ulama, seorang syekh, Di dalam buku beliau Yang berjudul Al-Qawlul Mubin Fi Akhtail Musallim Beliau bernama syekh Mashhur Salman Beliau menjelaskan Dalam kondisi seperti ini Ketika orang yang disampaikan kita Orang awam Dia belum paham hukumnya Maka saat itu tidak apa-apa Kita sambut salaman dia Artinya dia salaman, kita apa? Kita salam Niatnya apa? Niatnya adalah kita bersalaman dengan saudara muslim ketika ketemu Karena Nabi SAW mengatakan Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani Andai kan ada dua orang muslim ketemu kemudian saling salaman Maka dosanya akan berguguran sebelum berpisah Niatnya itu Akan tetapi setelah selesai Kita menyampaikan Dengan baik kepada beliau Dengan sopan Dengan lembut Kita sampaikan bahwa Sebenarnya Yang baik itu salaman bukan habis Sholat langsung Yang baik salaman itu ketika Ketemu Jadi misalnya kayak gini misalnya Kita baru masuk masjid Ketemu sama teman kita kita salaman. Itu yang lebih apa? Yang lebih baik jadi itu solusinya yang diajarkan oleh para ulama kita Karena kalau kita langsung tepis Itu nanti akan apa? Akan timbul mafsadah Akan timbul fitnah Akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan Maka demi menghindari fitnah tersebut Maka kita bisa lakukan seperti apa yang tadi disampaikan oleh ulama kita Sampai di sini pengajian kita pada hari ini, terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf segala kurangnya Kita tutup dengan membaca Subhanallahumma ubihan Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah waduhu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh